بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي وعد من عطاه بدار السلام وهو الذي فضلنا من مخلوقات في العالم والصلاة والسلام على سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Hadirin kaum muslimin, jamaah, solat maghrib, masjid agung Sunda Kelapa Yang sama-sama dimuliakan dan dicintai Allah Alhamdulillah pada malam hari ini Kembali sama-sama kita akan mengikuti kegiatan rutin kita Yaitu mendengarkan kajian Yang pada malam hari ini kajian kita akan sedikit Melanjutkan kajian minggu kemarin Yaitu kajian Al-Quran Yang Insya akan diisi dan disampaikan oleh guru kita, R. R. Ustaz Alhaj Ali Hasan Bahar LCMA. Dan Alhamdulillah beliau pun telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majlis kita dengan sama-sama membaca umul Quran Surah Al-Fatiha. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan barokahnya Surah Al-Fatiha. menambah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini dan juga kita memohon semoga kita selalu diberikan kesehatan kemudahan dan juga keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga melalui pembacaan suratul fatihah kita doakan untuk kesembuhan dari Ibu Siti Binti Hussein dan juga untuk Bapak Taslim Teknisi uh, Listrik Mas Dangung Sunda Kelapa serta disusahkan pula untuk kesembuhan dari Ustaz Haji Ansorudin yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahuwataala al hadhih niyah wa niyatin salihah Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahissalallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Iyakana abudu wa iyakana setainih dinas siratul mustaqim Siratul ladihina anam ta'arihim waril maktubi'arihim walau ta'uddin Amin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga para pendengar setia radio MSK manapun anda berada Selanjutnya marilah kita sama-sama akan mendengarkan dan menyimak kajian Al-Quran kita pada malam hari ini Yang akan disampaikan oleh Lumukerum Al-Ustaz al, al Haj Ali Hasan Bahar LCMA Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala nabiyina wa rasulina wa imamina wa hujatina wa maulana muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa walahu wa la hawla wa la kuwa jaila billah puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala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 Kajian Al-Quran pada kesempatan yang lalu Kita sudah Menyimak Apa-apa yang berkaitan dengan Definisi Al-Quran Al-Quran Adalah bacaan sempurna Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad S.A.W Melalui Malaikat Jibril Dan Al-Quran Sampai kepada kita Secara pasti Diriwayatkan Diberitakan Generasi demi generasi Dengan jumlah Yang banyak Menutup kemungkinan terjadinya kesalahan Jadi kalau berita Yang membawakan informasi satu orang Bisa jadi beritanya Tapi kalau yang membawa beritanya itu Sepuluh orang Kemungkinan salahnya itu Kecil Al-Quran Diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Lalu Yang meriwayatkannya yang memberitakannya yang membawanya bukan satu bukan dua tapi jumlah yang banyak sehingga menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dan dalam waktu dalam pembahasan seperti ini juga kita ingin mengingatkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Siti Aisyah Itu pernah Mengatakan Bahwa ada Beberapa ayat Al-Quran yang hilang Karena dipatok oleh ayam Karena kita sibuk Karena kami sibuk Mengurus Rasulullah S.A.W. yang dalam Keadaan sakit Kemudian tiba-tiba masuk mungkin seperti ayam ataupun lalu ada tulisan Al-Qur'an karena zaman dahulu kan Al-Qur'an ditulis bukan di atas kertas. Ah, ternyata yang ada tulisan Al-Qur'an itu di patok. Kemudian riwayat-riwayat seperti ini tidak bisa diterima. Kenapa? Kalau Pernah terjadi tulisan Al-Qur'an hilang dipatok lagi sama binatang. Berarti kemungkinan juga tulisan Al-Qur'an yang lain bisa hilang juga. Sehingga membuka pintu keraguan. Lalu para ulama mengatakan riwayat itu tidak bisa diper ti, tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tertolak bertentangan dengan kenyataan. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Allah Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardo, tidak mengetahui Allah. al tidak mengetahui kul a'uzu dengan kul a'uzu Bahkan beliau menentang bahwa itu dari Al-Quran Ulama mengatakan riwayat itu dan riwayat-riwayat seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan bagaimana seorang seperti Abdullah bin Mas'ud tidak tahu kalau kulaluzubirabil falak dengan kulaluzubirbin nas bagian dari Quran bagaimana orang seperti Abdullah bin Mas'ud riwayat-riwayat itu menjadi tertolak karena memang Al-Qur'an diriwayatkan bukan satu orang bukan dua orang yang membawa riwayatnya dan memang sudah tertulis semenjak diturunkan sudah tertulis dan Al-Qur'an adalah mukjizat kita jelaskan pada kesempatan yang lalu Al-Qur'an adalah wahyu yang menjadi mukjizat untuk Nabi Muhammad kita sudah jelaskan juga bahwa bagaimana bentuk mukjizat Al-Qur'an untuk bangsa Arab yang ketika itu diturunkan Al-Qur'an mukjizat Al-Qur'an akan Tidak bisa mereka lawan karena indahnya kalimat-kalimatnya Karena bagusnya susunan katanya Dan bangsa Arab pada waktu itu ketika turunnya Al-Quran Mereka adalah bangsa yang paling membanggakan dan berbangga dengan keindahan kalimat Sehingga semua mereka menghafal banyak syair, puisi Dan mereka itu paling bangga kalau punya penyair, kalau punya orang yang pandai berpidato, mengukir kalimat sampai dikatakan oleh sebagian sebagian ulama kalau bangsa Cina, orang-orang Cina itu mereka yah temu nabi fal Arab yah temu lisan wal kalam. Kalau bangsa Cina itu mereka memang memiliki perhatian dengan Arsitek, arsitek bangunan. bangunan Ada tembok Tembok, tembok Cina Tapi kalau bangsa Arab Mereka arsitek kata-kata Kalimatnya arsitek bagus, kata -kata. bagus Dipilih bagus. Itu, itu kecenderungan mereka Turun Al-Quran Yang susunan kalimatnya bagus, bagus. Mereka nggak bisa dan menjawab Ditantang sama Al-Quran Ayo Buat. Buat Sampai ada Buat. alif Lamim Al Hamim Al itu semua huruf kamu tahu wahai bangsa Arab dan Al-Quran tersusun dari huruf-huruf tersebut tolong buat seperti seorang arsitek yang sudah membangun istana yang sangat bagus kemudian dia menantang arsitek-arsitek yang lain dia membawa batu bata batu kali semen dia mengatakan semen Batu kali Batu bata Lihat indahnya Silahkan kamu buat Nih materi dasarnya dari batu yang kamu tahu Dari semen yang kamu tahu Kurang lebih Kurang lebih Alif lamim ha'mim Kaf haya insod Itu menjadi teguran Bahwa Al-Quran ini huruf-hurufnya kamu kenal Dan kamu orang-orang yang paling sibuk Dan perhatian bagaimana menjadi arsitek kalimat dan kata-kata Al-Quran menjadi mukjizat untuk bangsa Arab Lalu Al-Quran menjadi mukjizat untuk bangsa yang non-Arab bagaimana? Karena kan Al-Quran bukan hanya untuk Untuk bangsa non-Arab itu bagaimana? Oh, kandungannya Ada informasi masa lalu Dari mana Nabi Muhammad bisa bercerita tentang Nabi Yusuf? Ya, yeah. Nabi Muhammad itu nggak pernah. Mohon maaf, Nabi Muhammad itu tidak pernah berguru, sehingga beliau berguru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Nabi Muhammad pernah berguru, nanti mereka akan mengatakan ilmu yang beliau bawa itu adalah yang beliau dapat dari, lalu dimodifikasi. Nabi tidak pernah. memiliki guru kecuali Allah subhanahu wa ta'ala informasi tentang Nabi Yusuf bagaimana cerita Zulaiha dengan Nabi Yusuf karena ada di dalam kitab yang lain kisah tersebut tapi Al-Quran meluruskan bagaimana kisah anak-anak muda yang menyelamatkan agama mereka masuk ke dalam goa surat Al-Kahfi itu berita masa lalu Berita yang akan datang seperti yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu Surat Ar-Rum Romawi akan kalah Kemudian setelah itu dia akan menang Ketika dia menang Maka orang-orang yang beriman akan senang Karena Romawi itu agamanya Kristen Masih percaya dengan nabi-nabi yang kita hormati dan kita agungkan Sedangkan kaum musyrik Mekah itu tidak percaya mereka itu menyembah berhala Hala. sehingga orang-orang yang beriman akan gembira benar, terjadi kekalahan bangsa Romawi, Romawi. kemudian mereka menang lagi dan orang-orang yang beriman akan senang Tenang. belum terjadi, belum sudah terjadi, diberitakan terjadi, begitu juga kisah, kisah informasi tentang Fir'aun Al-Quran mengatakan faliyom nunajika bibadanika liman takuna liman ditakuna, liman khalfaka ayah hari ini kami selamatkan badanmu wahai fir'aun itu belum terjadi sudah terjadi masa lalu diberitakan baru dipelajari ditemukan informasi masa lalu informasi yang akan datang kisah yang kita bawakan bagaimana Abu Jahal meninggal dunia sampai sahabat yang kecil itu yang menarik yang menarik kepalanya di ubun-ubunnya. bin Kalau mereka tidak berhenti, kelompoknya Abu Jahal mengganggu Nabi Muhammad, melarang orang yang salat, bin Kami akan cabut ubun-ubunnya. Falyad'u Biar nanti dia mengambil kelompoknya, memanggil kelompoknya, memanggil gengnya. Kami yang akan memanggil malaikat zabania. meninggalnya Abu Jahal itu ditarik ubun-ubunnya. Karena badannya besar, sahabat yang melihat tidak bisa mengambil ditarik. Ubun-ubunnya persis. Yang belum terjadi diberitakan. Kemudian mukjizat hukum hukum-hukum yang disebut di dalam Al-Qur'an itu mengandung mukjizat tidak bisa terkalahkan. Hukum yang berkaitan tentang wudhu. berapa banyak orang masuk Islam karena meneliti tentang, tentang wudhu puasa wudhu itu ada yang masuk Islam seorang profesor, karena dia meneliti baru menemukan, peneliti, baru menemukan hasil penelitian bahwa agar saraf selalu dalam keadaan baik, maka kita harus membasuh eh, harus melakukan sentuhan ke beberapa organ tubuh, dia contohkan semua anggota wudhu Muridnya ada yang muslim. Muridnya bilang, Prof, maaf. Itu setiap hari kami lakukan. Ini penelitian saya. Setiap hari kami lakukan. Coba contohkan kepada saya. Benar yang dicontohkan itu membahas wajah. Karena si Profesor itu mengatakan, ada beberapa titik. Di wajah, kemudian di tangan. Ya, ini selalu kami lakukan, Prof. Coba jelaskan. dijelaskan wudhu profesor itu akhirnya berguru sama siapa <laughs> itu yang dikatakan al-islam islam tinggi tidak bisa akhirnya si profesor itu belajar sama muridnya islam itu kan maju profesor lagi banyak ah, cerita tentang jin nanti kita akan masuk itu sedikit jin itu banyak profesor di Amerika Serikat yang masuk islam Usianya sudah 80 tahun lebih Dulu mengingkari tidak ada jin Akhirnya melakukan penelitian Penelitian penelitian. Usianya sudah 80 tahun Benar Saya masuk Islam dan Saya mengakui sekarang ada makhluk namanya jin Umat Islam dari mulai TK sudah percaya Ada jin Pinter mana? Dia mau sampai untuk mengenal jin Harus jadi Profesor Kita dari TK Ada makhluk ada suratnya surat jin. jadi Islam ini maju cuma nanti penyakitnya umat Islam jadi dalam Al-Quran informasi masa lalu informasi yang akan datang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran pernikahan perceraian niat orang yang niat kalau ada orang yang suaminya meninggal dunia ada namanya masa-masa masa idah kalau yang diceraikan dari mana Nabi Muhammad belajar kalau ada orang bercerai saya talak kamu ini yang boleh ngomong lagi itu perempuan Hah? seorang laki seorang suami mengatakan saya talak kamu satu ada masa masa namanya masa idah Tiga kali suci Atau tiga kali haid Nabi Muhammad tahu dari mana Sekarang baru oh pantes ya Itu tenggang waktu untuk berpikir Tenggang waktu untuk Untuk berpikir Tenggang waktu juga untuk menyatakan Rahimnya bersih Sehingga tidak tercampur Dari mana tiga kali suci atau tiga kali haid Dari mana itu Kalau yang suaminya meninggal dunia ada hukumnya Empat bulan sepuluh Empat bulan, sepuluh hari, tidak boleh nikah Dan, dan tidak, tidak boleh, boleh Orang yang naksir itu menyatakan Saya mau nikah sama kamu, itu diatur Ini dari mana ini? Ini hebat sekali Rumah, tangga, sampai Kita sering menyebutnya itu Pisah ranjang ya Kalau suami istri cekcok dan seterusnya Kita menyebutnya pisah ranjang Padahal Al-Quran tidak menyebut pisah ranjang asingkan dia di tempat tidur asingkan dia di tempat tidur bukan pisah ranjang di satu ranjang cuman asingkan gimana asingkan? jangan lihat dia itu bukan pisah ranjang apalagi pindah kamar anak melihat Mertua, satu rumah lagi sama mertua. Mertuanya pusing. Islam mengatur. Dan ini sesuai dengan psikologi rumah tangga. Luar biasa Nabi Muhammad. Dari mana ini? Kalau bukan dari Allah. Orang zaman itu, jujur saja, Jakarta 70 tahun yang lalu, jangankan perilaku. Nama orang aja aneh-aneh. Jangankan perilaku. Ada yang namanya Balok. Almarhum Haji Balok. kita tidak mencela nama saja aneh perilakunya juga nama masih belum belum berperadaban 1400 tahun yang lalu sudah diatur tuh suami begini dipesan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa ingarihtumuhunna fa asa an takrahu shay'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira Hei para suami, perlakukan istri kamu dengan yang ma'ruf. Kalau kamu tidak suka dengan sebagian dari sifat istri kamu, Al-Quran bilang, zaman dulu, 1400, 1400 tahun yang lalu, belum melek peradaban, mestinya apa? Kawin aja banyak perempuan. Al-Quran tidak bilang begitu. Berapa banyak yang kamu tidak sukai, di balik itu Allah siapkan kebaikan yang banyak. Ini dari mana? Kan waktu zaman itu jahiliyah zaman. Kalau bukan dari wahyu dari mana? Dan Nabi Muhammad orang yang pas menerima wahyu. Saya mau kasih contoh orang yang nggak pas begini. Orang yang tidak kuat mentalnya dapat mimpi buruk tambah stres dia. Baru mimpi. Ya, Nabi Muhammad ini shallallahu alaihi wasallam pas. mentalnya kuat semuanya sehingga ketika beliau mendapatkan nggak salah Al-Qur'an itu mukjizat untuk orang Arab, mukjizat untuk non-Arab, mukjizat untuk orang yang hidup di zaman Nabi mukjizat, untuk orang yang hidup setelah zaman Nabi mukjizat, zaman sekarang mukjizat, nanti kita sudah meninggal dunia kalau masih ada waktu lagi sampai hari kiamat dia mukjizat terus. nggak berhenti. Satu lagi mukjizat dari segi ilmu suara kalau kita baca Al-Qur'an kita baca Al-Qur'an suara kita nggak bagus saja huruf-huruf Al-Qur'an itu dilakukan penelitian oleh para pakar fonetik ilmu suara dan sekarang masih terus dikembangkan namanya e Saudi. sauti mukjizat secara ilmu suara itu susunannya qul a'udzu Malikinaz, Ilahinaz, Kulauzubillfalak, ada kol-kolah. Kol-kolah ada berapa? Ada Sugro, ada Kubro. Sekarang itu para pakar bahasa lagi mencari-cari. Ternyata bahasa yang punya sempurna seperti itu bahasa Arab. Dan kayaknya itu bagian dari rahasia. Saya tidak mengatakan satu-satunya rahasia. bagian dari rahasia kenapa yang dipilih bahasa Arab susunannya huruf-hurufnya itu mengandung suara dan bernuansa musik kalau baca Al-Quran itu apalagi kalau suaranya enak makanya Nabi pesan yang mau jadi imam tuh orang suaranya yang paling paling bagus supaya bisa membawa jangan yang baca itu mohon maaf aki-aki gigi nyompong semua Nah itu sudah, nah, sudah, sudah, sudah sudah Mesti cari yang, yang Karena nanti ya, orang bisa ya, Akhirnya apa? Ya, Quran yang begitu sempurna Kita katakan Bacaan yang sempurna Sempurna semuanya Tidak ada satupun hurufnya yang salah Tidak ada peletakannya yang salah Tidak ada informasinya yang salah Tidak ada maknanya yang salah Semuanya sempurna Untuk membaca yang sempurna itu Auzu Jangan sampai Jangan sampai Yang sempurna itu Menjadi tidak terlihat sempurna Aku berlindung Namanya ta'awus Istilahnya itu ta'awus Hukumnya apa ta'awus itu di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl dalam Al-Qur'an surat An-Nahl fa qara'tal qur'ana fastaiz billahi rajim. surat An-Nahl ayat 98 apabila kamu kamu di sini siapa? Ah, itu nanti ada ilmunya, ada aturannya. Kalau kembali kepada Quran dan sunnah, terjemahan. Itu namanya kembali kepada terjemahan Quran, kalau terjemahannya salah berarti dia, ya. yang salah Qurannya atau terjemahannya? <laughs> Hah? banyak orang yang tersesat di situ. Makanya ulama zaman dahulu itu mereka sangat hati-hati. Bukan nggak mau langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan takut orangnya belum cukup, belum balil, nggak usah pakai akil, belum balil, belum sampai, belum akil. Maaf, belum akil. Nggak usah pakai M. Belum akil. Belum cukup. Karena nanti, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ Maka apabila kamu, mau diterjemahinnya apa? Sudah membaca atau akan membaca? Haaah. Itu nanti gak bisa. Baru belajar bahasa Arab dua hari. Koro'ah. Ini masa kerja, kata masa, masa lampau. Telah. Wow Ustaz, ini baca auzunya setelah baca Quran. Karena ini kata kerjanya ini masa lampau. Tuh, baru dua hari belajar bahasa Arab. Orang kalau baru dua hari di Jakarta, sering nyasar gak? Sering, sering nyasar. Dua hari di Jakarta, gaya betul. Nasab sana kasar sini nanti dulu. Al-Qur'an itu luas karena tidak semua sahabat Nabi pun berani menafsirkan Quran. Sampai Sayyidina Abu Bakar al siddiq radhiyallahu anhu yang saya ingatkan pada beberapa kesempatan yang lalu, ada orang pakai kaos Manchester United, satu al siddiq belakangnya My Khalifah. Emang Sayyidina Abu Bakar pemain bola? Yang bener aja. Itu penghinaan untuk Sayyidina Abu Bakar. Jadi tolong kalau ada yang punya garmen. Ada yang punya itu. Kalau ada yang mau cetak. apa? Satu. Nanti 10 sahabat Nabi Al-Ashra Nubasharim Biljanah. Jadi kaos bola semuanya. Kalau ada 10 sahabat yang Nabi beritakan akan masuk surga. Masuk kaos bola semuanya. Ini namanya umat yang, mohon maaf, melecehkan. Dia enggak sadar siapa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bakar, Banil Hadarah la la'ibu kurrah. Sayyidina Abu Bakar itu membangun peradaban... ...bukan pemain bola... ...kalau pemain bola itu hitung-hitungan kontrak... ...ya? Faizah korota... ...apabila kamu... ...koroa itu... ...bentuknya memang fiilnya... ...namanya fiil maldi... ...biasanya... ...artinya itu untuk masa lalu... ...yang sudah terjadi... akala artinya sudah makan akal ta kan gitu Tazawaja artinya nikah Tazawajta kamu sudah nikah sudah akal taah tetapi bisa jadi maknanya itu bukan masa lalu faidhakum ta ilas salati faidhakum tum ilas salati fagshilujuhakum dalam surat maidah ayat yang berkaitan tentang salat fa kalau kamu mau salat bukan kalau kamu sudah salat wah ini repot kalau baru belajar bahasa arab dua hari terus mau diterapkan Al-Qur'an kacau datang aliran namanya bebas kalau kan kalau bebasnya enggak mau terikat dia semua boleh Al-Qur'an itu mengatakan bahwa wudu setelah salat. Karena ayatnya menggunakan fi'il mabi Fi'il madi itu dalam bahasa Arab artinya masa lalu. Jadi, Jadi fa iza nanti akan lahir, akan lahir orang-orang yang tersasar tadi. Akan ada aliran yang mengatakan wudunya setelah salat. فَإِذَا قَرَقْتَ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى salati. Kalimatnya memang dengan fi'il madhi Tapi maksudnya itu akan Dari mana mendapatkan itu? Dibantu oleh hadis nabi Makanya tidak berani Sayyidina Abu Bakar as shiddiq itu mengatakan أَوْزُبِ Aku mohon perlindungan kepada Allah. Aku berkata satu kalimat terhadap Al-Quran. Yang aku tidak mengetahuinya. Bumi yang mana. Yang akan menerima aku. Bukan kayak orang sekarang kan. Ada pengajian itu. Kembali kepada quran dan Sunnah. Masing-masing pegang Quran terjemahan. Ayo silakan. Ayo baca. Menurut kamu gimana? Menurut kamu? Ini kok... Quran jadi turun, bukan dia naik kepada Quran malah Quran jadi turun. Al Quran itu menyebut hanya sekian kali. salat itu disebut dalam Al Quran waktunya tiga kali. laili wa Quran al Fajri inna Quran al Tiga kali. Jadi waktu salat tuh tiga kali. Dari mana? Nah, itu tadi. Nanti akan lahir Madhab. Bukan mazhab. Kalau mazhab ada aturannya. Akan lahir pemikiran wudhu setelah sholat. Iya. Yeah. Akan lahir. Karena apa? Karena tidak memahami. Nanti itu ada aturannya. Harus pertama bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bukan Al-Quran yang ikut sama kaidah bahasa Arab. Tapi kaidah bahasa Arab itu tunduk kepada, kepada Al-Quran. Karena... Lebih kuat mana Al-Quran Dengan kaidah bahasa Arab Quran kelihatannya Bertentangan dengan kaidah bahasa Arab Tetapi kaidah bahasa Arab itu Yang harus tunduk kepada Kepada Al-Quran Apabila kamu membaca Ingin membaca Al-Quran Kalau ini, ayat ini Masih tidak Begitu bermasalah Kalau ada yang menafsirkan atau ada yang berpegangan setelah baca setelah baca Quran juga auzu nggak salah juga. Tapi kalau ayat wudu mau diartikan setelah sholat baru wudu. Wah itu akhirnya nanti untung saja kita banyak ulama yang bisa menjelaskan. Kalau tidak akan terjadi kekacauan. Kalau kamu ingin membaca Al Quran, fastaizbilah. maka mohon perlindungan karena Al-Quran itu bacaan sempurna jangan sampai setan karena setan itu tidak pernah mengganggu secara direct dan langsung tapi dia menggunakan tipu daya yang buruk menjadi bagus tuh kerjaan setan yang bagus menjadi buruk Buru. kerudungan ya buat wanita, wanita. pakai kerudungan kamu kayak TKW kebuka dong sedikit biar nggak seksi kayak nenek-nenek itu setan tuh setan nggak pernah bilang jangan pakai kerudung jangan enggak setan bilang kurang seksi pakaian kamu akhirnya dibuatlah oleh setan you can setan buat Dan setan nggak pernah pamerkan itu di kampung. nggak pernah. Ada ajang bergensi. Jalan. Nabi kita sudah bilang. Sinfani min ahlinna lam arahum. Ada dua kelompok yang pasti masuk neraka. Tapi aku nggak sempat ngeliat dan berjumpa mereka. Yang pertama kata Nabi Rijalun alaihim siyaf. Yaudribu nabiha ibadogoh. Dia ada... kelompok orang laki-laki yang memegang pecut dia memecut hamba-hamba Allah. Banyak-banyak ulama ahli hadis yang menafsirkan yang dimaksud di situ adalah pemerintah yang zolim Rakyatnya di Yang kedua, wanisaun kasiatun ariyatun mailatun mumilat. Wanita-wanita berpakaian telanjang. berpakaian Pakaian, tapi, tapi jalannya, jalannya itu ma'ilat mumilat ma ma ma jalan, jalan itu jalan. miring dan memiringkan Miringkan. itu siapa tuh namanya tuh yang jalan nah, itu ke rambut mereka tuh kayak penukonta nabi bilang apa laya nah, deh wal najangatawalaya yajidna rihaha nggak akan, nah, akan masuk surga Dan gak akan mendapatkan semerbak surga Setan itu gak pernah bilang Buka aurat gak pernah Kurang seksi Kurang seksi lah Setan tuh Setan pinter Makanya kita minta perlindungan Kalau Sheikh Mutawali Sa'rawi Itu beliau mengatakan Kenapa kita baca auzu Mohon perlindungan kepada Allah Beliau mengambil ilustrasi Kalau anak kecil berjalan Anak, seorang anak Dia belum dewasa atau sudah dewasa Kalau dia berjalan sendiri Mungkin di tengah jalan dia berjumpa dengan sesama anak kecil Dia akan diganggu Tapi kalau dia jalan dengan ayahnya Kalau dia berjalan dengan ayahnya Bagaimana kalau berjalan bersama Allah Berjalan dengan ayahnya aja enggak diganggu. Lalu bagaimana kalau dia berjalan bersama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang berani mengganggu. Mau baca Al-Qur'an dibacaan sempurna, jangan sampai saya mendangkalkan Al-Qur'an. Jangan, jangan sampai Syekh Muhammad Al-Ghazali ulama besar Mesir, Allah yarhamuh beliau yang selalu mengatakan dahulu ulama-ulama dahulu, para sahabat Nabi, para tabiin, tabi' tabiin, tabi para ulama dahulu Mereka kalau membaca Al-Quran Mereka di bawah dengan membaca Al-Quran Mereka menjadi naik Cara berpikir mereka menjadi naik Wawasan mereka menjadi naik Karena Tapi sekarang banyak orang membaca Al-Quran Al-Quran yang diturunkan Menjadi rendah Karena pemahaman mereka yang Saya Pernah ketemu dengan seorang Ustad dalam Alquran tuh nggak ada tiga waktu Tidak doang, cuman tiga waktu. Saya mau tanya, saya bilang zakat dua setengah persen tuh mana ayat? Hai, salat rukuh sujud anggota sujud, boleh nggak kita sujud kepala kita begini? Boleh nggak? Ini harus. anggota sujud dari mana mana ada dalam Al-Quran itu ayat yang mengatakan kalau sujud kening ya yang kena tangan ya dari mana itu semuanya ah, nanti Al-Quran memberikan secara global baru nanti ada hadis yang nggak bisa dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran juga nggak ada disebut kamu masuk surga apa ada ayat yang mengatakan Anda masuk surga nggak ada berarti Anda nggak masuk surga dong no? bukan seperti itu yang tidak disebut Alquran kita lihat lagi apakah itu bagian disebut dalam hadis Nabi disebut kesimpulan dari beberapa hadis Nabi karena dasar berapa menit lima menit lagi Jangan sampai Al-Qur'an itu dangkal sehingga dianjurkan tidak wajib hukumnya meskipun ada ulama yang mengatakan kalau membaca Qur'an wajib. A'udzu. Ada pendapat jangan dipaksa. Lalu sebagian lagi mengatakan karena yang dimaksud Faiza iza qara'tal Qur'an apabila kamu membaca Al-Qur'an kamu di sini siapa? Pertama pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi nanti ulama menjelaskan al-ibrah bi umumil lafadz bi khusus sabab. yang disebut memang satu orang. Tapi yang dimaksud siapa saja yang membaca Al-Quran. Wahai kamu yang menerima Al-Quran. Wahai kamu yang akan membaca Al-Quran. Maka dianjurkan perintah, tapi bukan wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib, jumhur atau mayoritas mengatakan sunnah, sehingga kita nggak usah ribut, jangan tuh kamu nggak pakai auzu, stopiruhal azim, nggak boleh, tuh Alquran bilang, nanti itu didetailkan lagi, yang dimaksud dengan kamu Nabi Muhammad pada awalnya, tetapi nanti maknanya akan menjadi luas untuk siapa saja yang akan baca baca Alquran. Kemudian tidak wajib, wajib, wajib hukumnya, ya. tapi sunnah. Kenapa sunnah? Sunnah itu kan artinya kalau kita lakukan, kalau kita lakukan, tidak. kalau kita tinggalkan, ada sebagian ulama mengatakan rugi. Gak dapat, gak dapat <tidak>. untung kalau orang dagang <tidak>. biasa, biasa aja tuh. Sunnah, tidak. ada sebagian ulama yang ahli makrifat. itu mengatakan bahwa sunnah itu yang kalau kamu lakukan kamu dapat pahala kalau kamu tidak lakukan kamu tidak dapat dosa tapi kamu rugi nggak dapat pahala masa nggak rugi biasa aja tuh nggak wajib kok nih. itu orang gimana seperti pedagang nggak ada yang beli hari ini nggak biasa aja. itu sedikit apa dia sedikit wabillahi itu wal hidayah Dia perlu mendapatkan Tidak mendapatkan pahala masa enggak rugi Sampai Imam Asyafi Rahimahullah mengatakan Saya mendapatkan ilmu paling banyak Setelah saya pelajar ini semua dari ulama-ulama Dua Waktu Adalah pedang Kalau saya tidak Maka dia akan membunuh saya Hawa nafsu Kalau tidak disibukkan Dia akan menyibukkan saya. Kamu rugi. Kalau ini sunnah adalah sesuatu yang kalau dilakukan dapat pahala. Kalau tidak dilakukan tidak dapat dosa. Tapi rugi. Masa nggak dapat pahala? Tidak rugi karena nanti kita kalau meninggal dunia itu semuanya nyesel. Yang udah berbuat baik nyesel. Yang nggak berbuat baik nyesel. Yang berbuat baik nyesel. Kenapa nggak banyak saya berbuatnya? Yang berbuat sedikit nyesel lagi. Yang tidak berbuat, nyesal juga Semua nyesal, cuman kader nyesalnya nyesel nyesel saja ya Nah kita tidak mau menyesal Dan kita mau baca Al-Quran Jangan sampai bacaan saya merendahkan Al-Quran Kalau belum azan Nabi mengatakan azad. Di antara Yang akan mendapatkan azab pertama-tama Adalah orang yang baca Al-Quran Orang yang berilmu. Mujahid, Mujahid orang yang jihad. jihad. Qori al-Quran, alim, alim wal-mujahid. Imam Qurtubi di dalam muqaddimah tafsirnya, tafsirnya, beliau mendetilkan Mujahrid. tentang itu. Karena beliau mengatakan bahwa Mujahrid. Nabi sudah mengingatkan. Lalu nanti Mujahrid. mereka itu semua mengatakan, Ya Allah, oh, kami kan qori. kori, kami udah baca. baca. Ya, ya, kamu baca bukan untuk aku. Setan masuk gak itu berarti? kamu baca lissumah supaya makanya a'uzu mohon perlindungan jangan sampai awalnya mungkin baik mungkin ini yang pertama-tama di azab itu kori alim orang yang berilmu ya Allah saya sudah menuntut ilmu tidak bukan karena aku ilmu untuk kamu membodohi yang bodoh karena dia berilmu dia bisa yang ketiga itu mujahid. Jihad, jihad. ya Allah. Saya ini darah saya sudah saya sudah saya teteskan untuk, untuk. Kamu jihad, jihad untuk kamu disebut sebagai pahlawan. Dan kamu sudah dapat gelar itu di dunia. Jangan minta lagi sama saya. Kamu sudah dapat Auzubillahi minasyaitonirrajim menekankan kepada kita jangan sampai setan punya celah sedikit pun untuk bisa mengganggu kebaikan yang akan kita dapat. Kita dengarkan azan Isya lalu kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah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 فدرجة memohon perlindungan karena kita akan membaca bacaan yang sempurna jangan sampai setan membuat kita tidak mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan dari bacaan tersebut. Sehingga hukumnya adalah sunnah, tetapi jangan diartikan kalau tidak melakukan tidak apa-apa. Kita harus ingatkan diri kita, kalau tidak melakukan itu rugi. Karena sunnah yang dilakukan, apabila dilakukan mendatangkan pahala, apabila ditinggalkan tidak dosa. Tapi kita mengingatkan kepada diri kita rugi, Siapa sih yang tidak mau pahala Karena nanti kita di akhirat Sekecil apapun kita sangat membutuhkan Karena kita akan pulang Orang yang mau pulang kampung itu semua dibawa Capeklah semua yang penting Jangan sampai nanti sudah di sana Masih mengharapkan sesuatu yang tertinggal Kemudian <tuh> Tidak diwajibkan untuk membaca tersebut Namun Paling bagus dan sunnah Dengan membaca A'udzubillahiminasyaitonirrajim Lalu setelah kita membaca auzu, lalu membaca Bismillah Kalau Bismillah Di setiap awal surat Di setiap awal surat Kecuali di surat At-Taubah Kecuali di surat At-Taubah surat Apakah Itu harus wajib Ataukah Itu sunnah juga Dalam fatihah itu terjadi perbedaan pendapat Sampai mohon maaf dengan segala hormat dengan yang berbeda pendapat Membaca bismillah ketika sholat maghrib, isya' dan subuh, sholat berjamaah Apakah bismillahnya didengarkan atau tidak didengarkan Menurut mazhab yang kita anut di Indonesia Mazhab Imam Syafi'i Mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari surat fatihah Kalau baca surat fatihah, ya didengarkan juga. Dan riwayat yang mengatakan bahwa tidak terdengar bacaan bismillahnya, yang kedengaran langsung alhamdulillah. Nabi tidak pernah membaca fatihah dengan bismillah yang terdengar. Itu hadisnya menurut ulama yang meneliti tentang hadis-hadis bismillah tersebut, bahwa hadis yang mengatakan bismillahnya nggak kedengaran, itu nanti ada kategori hadis namanya hadis muallal. Hadis yang punya ilah muttorip itu nanti ada penjelasannya. Tapi kita nggak usah ribut. Jangan mau sholat tuh ngelihat imamnya Bismillahnya kedengeran gak tuh? Kalau kedengeran ahli bid'ah, nggak mau sholat di situ saya. Itu perbedaan bukan baru, sudah ada. Dan Bismillahirrahmanirrahim disebut di dalam Alquran di setiap awal surat. kecuali surat at-taubah dan disebut nah, kan kalau di setiap awal surat itu kan surat dalam Al-Quran berapa ibu? Oh, berapa ada berapa surat? 100? 100 berapa? tidak disebut dalam satu tidak disebut di awal satu surat surat taubah berarti di setiap awal surat kecuali satu tapi di dalam surat sabah Yang di situ ada kisah Nabi Sulaiman itu kan disebut suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu kepada Ratu Balqis. Sebelum saya lupa, di dalam Al-Qur'an auzu mohon perlindungan itu disebut 17 kali terulang. Satu kali ada mohon perlindungan kepada jin. Jadi sebanyak diulang kalimat auzu ista'aza mohon perlindungan memelindungi semuanya itu mohon perlindungan kepada Allah kecuali satu dalam Al Quran di dalam surat Al Jin dalam konteks kecaman innahu kana rijalun rijalin sesungguhnya ada dari kelompok manusia laki-laki yang minta perlindungan kepada pada jin minta perlindungan sama orang jahat tambah apa? mau ngutang mau ngutang sama orang yang jahat jadi apa kita? tambah di mereka mohon perlindungan semua ayat yang kalimatnya berkaitan dengan mohon perlindungan di dalam Al-Qur'an semuanya menjelaskan mohon perlindungan kepada Allah kecuali satu dan konteksnya itu kecaman buat mereka yang satu ini minta perlindungan kepada sekarang banyak enggak Banyak tidak? Mau 2000 sekian dukun lagi laris Itu jin katanya ada yang capek sekarang Karena banyak sekali Itu sampai Sampai ketika Indonesia Pernah rame beberapa waktu yang lalu penangkapan jin ditaruh Dalam botol Itu sebagian orang di Eropa Menulis dalam kolom Salah satu surat kabar itu mengatakan Orang Indonesia banyak kehilangan Akal sehatnya Gagal di alam nyata Lalu mencoba-coba ke alam gaib masa jin bisa dimasukin ke dalam botol koruptor kan ketangkep mana lebih halus mana lebih halus koruptor sudah ketangkep masih bisa keluar katunya dimasukkan jin dimasukkan dalam botol dimasukkan dalam itu lebih baik nangkep koruptor daripada nangkep nangkep jin kehilangan akal sehatnya gagal di alam nyata mencoba-coba ke alam Jadi mohon perlindungan dalam Al-Quran semuanya kepada Allah Kecuali satu Dan itu konteksnya adalah kecaman 17 kali ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang mohon perlindungan semuanya kepada Allah Satu dari 17 itu satu Yang mohon perlindungan kepada jin dan itu dikecam Karena ketika mereka mohon perlindungan kepada jin Mereka malah tambah susah Lihat orang yang bermain dengan jin, bermain dengan Kenapa sih Tuhan nggak tunjukin sama kita jin kelihatan? Kalau kelihatan kita nggak jadi makan. mau makan gede benernya. Iya. Kenapa ditutup? Ini rahmat Allah besar. Coba kalau kelihatan. mau makan nggak jadi makan. Iya. mau nikah mau pernikahan nih. Jin kan datang juga tuh. Untung aja nggak kelihatan. Jupa kalau Jin datang pengantennya gemeter, terus nggak jadi, Allah sudah tutup, jangan coba-coba, udahlah yang sudah ditutup biarkan, jangan cari-cari malam Jumat panggil, akhirnya akhirnya yang datang bukan Jin, rajanya Jin, setan. Mohon perlindungan kepada Allah Mau membaca Al-Quran Jangan sampai bacaan yang sempurna Hilang kebaikannya Karena tidak mohon perlindungan Lalu setelah itu baca Bismillah Kalau dari awal surat Disunahkan membaca Bismillah Kalau dari awal Kecuali surat At-Taubah Nah menarik Ada sebagian ulama ahli tasawuf Mengatakan semuanya itu pada bakma Maknanya itu tergantung pada bakma Kita tidak seperti itu Kita tidak mau berlebihan Tapi kita mau lihat Bismillah Apa arti ba? Dan coba ingat-ingat Bismillah Dengan ayat dalam Al-Quran Ikra' bismi Tulisannya beda gak? Yang muslim, yang muslim mana yang muslim? Saya mau tanya sama yang muslim Yang suka baca Quran Bismillah, Bismillah Dengan ikro bismirubika Tulisannya beda gak? Tuh PR, PR Nanti pulang dari sini, sini Baca okay. Karena nanti mata kita itu Dalam beberapa riwayat dikatakan Mata punya hak Di antara hak mata adalah Membaca Melihat ayat-ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Itu sebetulnya kan Ba, kemudian isim Bi, ba Kemudian alif Sin, mim Tapi kan dihapus tuh Tidak ada bismillahirrahmanirrahim Tapi kalau dalam ikat kan ada ah. Apa rahasianya Minggu depan aja kita bahas ya supaya mimpinya itu dapat wah <laughs> baik. baik imam, imam az-zarkashi Az dalam kitabnya al-burhan fi ulumil quran itu mengatakan cara penulisan al-quran itu nggak sembarangan jangan kita pikir wah waktu nulis bismillah kecepatan kali ya akhirnya kelewat bukan itu ada maknanya Nanti itu kata-kata rahmat dalam Al-Quran Taknya itu terbuka Nah ini Masuk kategori, masuk kategori Ijaz resmi Bukan resmi ijaz Resmi, resmi Mu'jizat mu penulisan Al-Quran Satu lagi mu'jizat namanya kan ada mu'jizat suara mukjizat informasi, mukjizat hukum. Ini mukjizat penulisan. Penulisan Al-Qur'an itu punya rahasia. Iqra bismirabbika dengan bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini artinya ba itu memang artinya dengan. Dalam bahasa Arab itu artinya dengan. apa yang dimaksud dengan makna ba di sini artinya dengan menyebut dengan memulai aku memulai dengan aku bersandar karena nanti ba itu dalam bahasa Arab dan juga dalam Alquran itu bisa artinya nempel nempel saya nggak bisa kalau nggak nempel sama Allah Coba lihat. Coba lihat, kita jarang baca Al-Quran saja. Hati kita gimana? Coba, Coba latihan, latihan tidak sholat dua bulan, bulan. <laughs> habis itu meninggal dunia. Nauzubillah, <laughs> jauh dari Allah tuh. Kenapa sih yang masuk Islam itu orang-orang yang pinter, yang keluar dari Islam orang yang, kenapa? Mereka. Mereka mencari, mereka berusaha Ini tulisannya saja Al-Quran itu ada maknanya Karena di dalam surat ikro Yang dimaksud bukan hanya zatnya Beda dengan Bismillah Karena di dalam Bismillah Setiap ingin memulai aktivitas dianjurkan Nanti beda itu. Tujuannya hanya zat Allah. Zatnya yang saya maksud. Bukan hanya kebesaran, tapi zat. Zatnya. Memang sebagian lama mengatakan, dihapusnya alif dalam bismillah untuk memudahkan. Karena sering dibaca, sering. Sebagian lagi mengatakan apa? Subhanallah. Kalau, nah ini saya mau kasih PR ya. Saya mau kasih PR. Nanti pulang Hitung Bismillah itu berapa huruf Kalau ditambahin alif satu berapa Nanti pulang aja di itu Jangan sekarang Bismillah ba Sin Kalau tulisan itu tambah pakai alif Seperti dalam surat al-alak atau surat ikro Jumlahnya berapa Nanti ada lagi Mujizat bilangan Luas Makanya kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai saya yang lemah, saya yang bodoh, saya malah menjadi mendangkalkan. 19, angka 19 itu lahawla wala kuwata illa billah, itu 19. Bismillah, kalau pakai satu tambah jadi 20. Kenapa sih 19? karena di api neraka itu ada malaikat yang menjaga api neraka jumlahnya alaiha tis'ata siapa yang membaca sering membaca bismillah yang jumlah aksara hurufnya itu 19 akan diselamatkan dari bahaya ini ada rahasia ini kesan boleh diterima boleh tidak tetapi kalau yang mendalaminya Sama seperti begini. Al-Quran itu kalau menyebut saudara yang darah hubungannya kandung, itu biasanya pakai kalimat ikhwah. Tapi kalau saudara yang bukan kandung itu ikhwan. Eh, ketika berbicara tentang orang-orang yang beriman, yang dipakai itu ikhwah. Taknya marbuto gitu. Karena memang orang yang beriman dimintakan. ikatannya itu melebihi ikatan darah dan ikatan daging jadi semuanya itu ada rahasianya bismillahirrahmanirrahim dengan saya memulai dengan nama Allah saya mohon perlindungan dengan dengan Allah subhanahu wa ta'ala saya memulai ingat isim itu artinya tanda bisa juga sumu tinggi Saya Siapapun kita Kalau ingin memulai aktivitas Kita memulai dengan Bismillah Untuk Tanda Kita itu ingat kepada Allah Dan jangan sampai perbuatan saya itu rendah harus tinggi Kemudian Allah Allah itu dari asal kata apa Minggu depan aja kita bahas nih Allah sedikit saja bocoran sedikit Allah hapus deh, satu alif di depan hapus, jadi apa? kata Sheikh Mutawali Sha'rawi kenapa Allah memilih untuk namanya yang dipilih olehnya Allah padahal Allah bisa mengambil kalimat yang lain tapi kenapa yang dipilih Allah untuk malam ini Allah kata Sheikh Mutawali Sha'rawi Kalau kita hapus satu alifnya menjadi lillah. lillah. Seandainya, Seandainya. Rahman. Rahman, roknya dibuang, jadi apa? Lillah. Jadi apa? Lillah. Jadi apa? Lillah. Subhanallah. Lillah. Allah, Allah. Alif. alif, lam, lam, ya. ya, ha. Alifnya dibuang, lillah. lillah. lamnya dibuang lahu lahul mulku wallahul hamdu ya miliknya untuknya dibuang lagi lamnya hu makanya suka ada orang berzikir hu hu yang dimaksud huwa dibuang dipreteli satu persatu maknanya enggak habis Itu salah satu salah satu hikmah dari sekian banyak yang akan kita dapatkan karena Allah tidak akan memilih untuk namanya dan itu mewakili asmaul husna yang lainnya. Baru nanti kita akan melihat Ar-Rahman dan Ar-Rahim lalu kita akan memilih ayat-ayat dari juz 28 29 sampai 30. Mudah-mudahan Allah berikan usia kita penuh dengan keberkahan, panjang umur dalam taat kepada Allah, penuh dengan kebaikan dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kurangnya dari saya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita kejumpa pada kesempatan yang akan datang. Wal afum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanallah ya ma ah, yang diberkahi kajian yang selalu luar biasa naik kajian Al-Qur'an kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mengajarkan kepada anak, adik dan juga saudara kita yang lain. memberitakan tentang mu'jizat di dalam Al-Quran ini dengan demikian sebagai kata penutup marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca doa kafratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu anla ilaha illa anta ustadfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh